Berpuasa di bulan suci Ramadan adalah rukun Islam yang keempat Puasa Ramadan hukumnya wajib Teman-teman, apakah sudah belajar berpuasa? Alhamdulillah, semangat ya Ayo kita puasa I'm a